m i t r a bisnis, pemerintah tengah membuat aturan pajak untuk diterapkan kepada pebisnis online yang melakukan transaksi di internet. Bahkan di jin pajak akan membentuk kantor pajak khusus yang mengawasi transaksi online. Namun asosiasi e-commerce mengatakan saat ini bisnis online belum ideal jika dikenakan pajak lantaran masih dalam tahap pertumbuhan. Justru pemerintah seharusnya memberikan insentif guna mendukung bisnis di sektor ini. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, Segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Prinsip dasarnya dulu. Pajak penjualan itu apa sih tujuannya? Adalah untuk meningkatkan pelayanan negara kepada warganya. Jadi negara itu menciptakan kenyamanan dalam bertransaksi. Maka dibangunlah pasar-pasar, dibangunlah Mall, sarana parkir Jalan-jalan Supaya nyaman orang belanja Nah makanya setiap belanja dikenakan PPN 10% Sama e n s seperti kita Kalau ke hotel gitu kan, Atau ke restoran Kita makan kan dilayani Nah ada service charge namanya Berapa persen lah gitu Nah ini juga gitu semacam service charge Nah Kalau transaksi online... Itu... Tidak ada pelayanan negara... Pemerintah ini... Tidak punya perwakilan di alam maya... Iya kan? Dada kan? Pemerintah kan tidak menyewa malaikat kan? Iya... Nah, itu dia... Jadi, online ini... Tidak menggunakan pasar... Tidak menggunakan alat transportasi... Tidak menggunakan jalan... Tidak menggunakan mal... Tidak menggunakan tetek bengek... Yang disediakan oleh negara... Jadi... コバヤパジャク e r ト。オランヤン、e ス a テ e ソソオ n a ブリ、レプトプ、a ィアティド、モンプ g パラ、カマチェタン、カナディプティド、プリクドローカン、a ドハルセディ u ント、アドハルセディバント、アド dan itu membuat ekonomi efisien。 Harga-harga makin murah kan. Kan gak bayar ongkos, advertensi, segala m a c a m begitu. Jadi me mengurangi mata rantai penjualan yang membuat ekonomi makin efisien. Dan ekonomi secara keseluruhan akan menikmatinya. Lihatnya begitu dong. b u k a n y a yang kreatif sedikit. Nah kemudian yang kedua. Online itu menggunakan fasilitas telekomunikasi. Yang menggunakan fasilitas telekomunikasi bayar pajak sama pemerintah. Kan? Jadi kalau Anda pakai handphone, Anda kan bayar pulsa, itu di dalamnya ada PPN-nya, cukup dari situ. Kan itu tadi falsafah PPN kan begitu. Jadi intinya sebetulnya pemerintah ini makin gelap mata ingin memajaki yang macam-macam. Yang di depan mata dibebaskan, itulah mobil. Apa ini juga cara pemerintah, Pak, untuk menambah pendapatan negara? Dia untuk membantu industri otomotif lah, kan itu penerimanya turun dari otomotif. Kasarnya gitu aja kita bilang. Biar pemerintahnya malu. Ada usulan, Pak, untuk asosiasi terkait rencana ini? y、eh, a dilawan lah. y、eh, a dilawan lah. Asosiasi. Kemudian kita bisa meminta j u d i c i a l review ke Mahkamah Agung. Jadi saya pernah membantu salah satu asosiasi yang merasa dirugikan karena pemerintah menerapkan bea keluar dan menang. Dibatalkan oleh Mahkamah Agung. デミキアンファイサー・バスリー、サイア・マンダリスカ。